Assalamualaikum Sudarlun Berita Malam edisi hari ini Minggu 4 September 2016 dibacakan Ardiansyah. Penjual kangkung di Nagan Raya ditemukan tewas di dalam parit. Petugas kembali temukan mi berboraks di Pasar Impres Loksemawe. Bocah Ulegli tewas terseret arus saat mandi di Pantai Pasiaron. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lovers 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Limba Pass 90,1 FM Roxmawin. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Abas, 60 tahun, warga Gampung Melur, Kecamatan Taduraya, Nagan Raya. Sabtu sore ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam parit kawasan perkebunan PT Pajar Weizuri, tepatnya di Blok 10 dan 11, dan belum diketahui penyebab meninggalnya korban. Kasus ini dalam penyelidikan pihak kepolisian Nagan Raya. Kapolres Nagan Raya, KBPM. Mirwazi mengatakan sebelum ditemukan meninggal, Abas yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual kangkung, kerap mencari kangkung di kawasan perkebunan kelapa sawit menggunakan becak motor. Namun Sabtu pagi, korban sebelumnya sempat pamit kepada keluarga melakukan rutinitasnya mencari kangkung di kawasan dusun Danau Indah, Desa Kurung Itam, Kecamatan Taduraya, yang berjarak 10 km dari rumah. Karena tidak kunjung pulang anak korban Toli 15 tahun, berusaha mencari sang ayah ke lokasi tempat biasa mencari kangkung. Toli sontak saat menemukan sang ayah dalam kondisi tidak bernyawa di dalam parit Blok 9 dan 11 PT Pajar Baizuri, Kecamatan Taduraya. Sudah lun petugas Dinas Kesehatan Loksmawe kembali menemukan mi mengandung boraks dari dua produsen yang berjualan di Paja Impres Loksmawe. Kabir Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Loksmawe Dr. Lasmita mengatakan, "Selama ini pihak Dinas Kesehatan rutin melakukan pemeriksaan terhadap berbagai jenis makanan yang dijual pedagang di Loksmawe. Hal ini dilakukan untuk upaya melindungi masyarakat agar tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya." Seperti beberapa hari lalu, pihaknya kembali melakukan pemeriksaan sampel mie yang diproduksi sejumlah produsen di kawasan Pajak Impres Loksmawe. Dari sejumlah sampel yang diperiksa, Hanya mi di dua produsen Yang masih mengandung borax. Sedangkan asal borax dari air abu Yang digunakan untuk membuat mie. Dr. Rasmita mengatakan Sesuai data yang sudah ada, Berulang kali pihaknya menemukan mie Yang diproduksi kedua produsen tersebut Mengandung borax. Tapi untuk kali ini masih tetap diberikan pembinaan. Bila ke depan kembali ditemukan Mengandung borax, maka akan diambil Tindakan tegas. Kudrlun Idawati Binti Rashidin, 11 tahun, Bocah Gampung Alu Ketapang, Kecamatan Bandar 2 Pidijaya, minggu pagi tewas di pantai Pasiaron, Kecamatan Jangka Buya, Pidijaya. Korban tewas akibat terseret arus asik mandi di pantai tersebut. Sekretaris Abu Laut, Pidijaya Abdullah Yusuf, mengatakan Indawati pergi ke pantai Pasir Aron bersama neneknya dan rombongan lain untuk berwisata. Tiba di pantai Bocah, Idawati segera mandi laut, Bersama tiga teman sejawatnya Namun saat asik mandi tiba-tiba Idawati dan dua rekannya terseret arus Warga yang melihat kejadian segera melaporkan kepada nelayan setempat Namun usaha nelayan memberikan pertolongan hanya berhasil menyelamatkan dua bocah Sementara Idawati hilang di bawah gelombang Sekitar setengah jam kemudian nelayan dan warga yang melakukan pencarian Akhirnya menemukan Idawati dalam kondisi tidak bernyawa setelah dievakuasi ke puskesmas bandar 2 guna divisum, selanjutnya jenazah bocah itu dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan Darlun Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Aceh Barat ikut turun tangan mengatasi kasus demo ex buruh PT Mapoliraya yang nekat menutup akses jalan menuju lokasi perkebunan setelah sebelumnya diberhentikan sebagai pekerja dampak dari aksi ini Aktivitas panen buah segar dari kebun milik perusahaan swasta ini belum bisa dilakukan. Kadis Hurkbun Aceh Barat Insinyur Said Mahjali mengatakan hasil penelusuran pihaknya di lapangan, eks buruh PT Mapoliraya yang diberhentikan meminta dipekerjakan kembali ke perusahaan itu. Warga keberatan dipecat oleh perusahaan sehingga menutup jalan menuju perkebunan perusahaan sebagai aksi protes. Untuk menuntaskan permasalahan ini Said Mahjali mengatakan dalam dua hari ke depan pihaknya segera menggelar pertemuan di Melabu bersama masyarakat dan perusahaan perkebunan untuk mencari solusi terbaik. Ia berharap dengan pertemuan yang dilakukan nantinya akan mendapatkan solusi terhadap keluhan yang selama ini dialami oleh masyarakat setempat. Said Mahjali juga membenarkan hingga saat ini akses badan jalan menuju kebun PT Mapoliraya di kawasan Pantonre maupun Woyla Timur masih belum bisa dilintasi karena masih diblokir warga yang menggelar aksi protes. Dampaknya aktivitas panen buah segar dari kebun milik perusahaan swasta ini belum bisa dilakukan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Sudahlun Rumah Zakat Cabang Aceh melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak yatim di Banda Aceh. Kegiatan dilaksanakan minggu pagi yang dimulai pukul 8.30 hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di Belang Padang, Banda Aceh. Aksi sosial yang didukung aliansi organisasi kerjasama Islam atau OKI dihadiri 50-an yatim beserta walinya. Projek Koordinator Rumah Zakat Aceh Muhar mengatakan, Pemeriksaan kesehatan ditujukan kepada penerima bantuan kafalah yatim. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dengan prioritas para yatim penerima bantuan. Para wali yatim juga boleh memeriksakan kesehatan. Ia mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, golongan darah, dan konsultasi kesehatan secara umum. Bagi anak yatim atau wali yang didiagnosis menderita penyakit, tim dokter akan langsung memberikan obat. Jika penyakitnya parah, akan dirujuk ke rumah sakit. Selain pengobatan gratis, rumah zakat juga rutin melakukan sosialisasi bahaya merokok dan narkoba kepada yatim. Menurut Muhar, kebiasaan merokok yang dilakukan orang dewasa di area umum saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, sosialisasi kepada generasi muda harus terus dilakukan. Sudarlon, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri kompresi tingkat tinggi KTT G20 di Hongzhou, Cina. Jokowi termasuk pembicara utama sesi kedua pertemuan yang dihadiri 36 kepala negara. KTT G20 sendiri dilaksanakan pada minggu ini hingga Senin besok. Jokowi kebagian berbicara di hari kedua. Ia harus berbicara soal tiga pilar yang diusung sebagai topik utama KTT G20 tahun ini yaitu inovasi, revolusi industri baru, dan ekonomi digital. Tiga pilar ini akan diterjemahkan ke dalam lima sesi yang dibahas selama dua hari KTT berlangsung. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyertai kunjungan Jokowi ke Cina. Retno menjelaskan dalam KTT G20 juga akan dilakukan komunikasi gabungan menyangkut pertemuan sebelumnya. Sebelum menghadiri pembukaan KTT G20, Jokowi diketahui melakukan kunjungan ke kantor perusahaan telepon pintar terbesar ketiga di dunia, Huawei. Jokowi bertemu pimpinan Huawei teknologis dan membahas kemungkinan kerjasama yang bisa dilakukan dengan Indonesia. Menurut Retno, kerjasama yang paling mungkin adalah bidang pendidikan kejuruan di research centers yang dimiliki Huawei di China, Eropa maupun Amerika Serikat. Sejauh ini Huawei sudah bekerja sama dengan enam universitas besar di Indonesia. Sudah lunduta besar Indonesia untuk Filipina, Joni Lumintang menyampaikan saat ini masih ada sembilan warga negara Indonesia yang ditahan pemerintah Filipina. Kesembilan warga negara ini dijadikan saksi oleh pemerintah Filipina terkait kasus pemalsuan paspor. Sebelumnya ada 177 warga negara Indonesia yang diamankan pemerintah Filipina karena menggunakan paspor palsu untuk berangkat haji. Sebanyak 168 WNI telah dipulangkan ke tanah air hari ini. Sementara sembilan orang lagi dijadikan saksi oleh pemerintah Filipina terkait kasus pemalsuan paspor. Joni mengatakan sembilan WNI itu saat ini telah berada di kedutaan besar di Filipina. Pihak Kedubes telah memberikan letter of guarantee dan transfer of custody sebagai jaminan bahwa para WNI akan tetap berada di KBRI selama proses hukum masih berlangsung. Sebelumnya mereka berada di penjara imigrasi Filipina. Joni mengatakan bahwa 9 orang WNI itu secara sukarela menjadi saksi di Filipina. Selain karena keahlian bahasa asing yang cukup baik, kesediaan para WNI itu juga menjadi jaminan kepulangan warga negara Indonesia lainnya. Walau demikian, KBRI akan mengusahakan agar para WNI yang masih tertahan segera dipulangkan. Dari misrum Serambi Tanjung Permaiskian, berita malam edisi Minggu 4 September 2016. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambiasm.com. Follow Twitter at Sram BFM